hidup ini harus bisa dirasakan oleh banyak orang. Karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nas anfa'uhul linnas, sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apa kontribusi kita di dalam hidup ini kepada Kemaslahatan banyak orang Pada kesempatan ini kita bahas Paling tidak ada tiga manfaat yang harus kita buktikan Yang harus kita tunjukkan, yang harus kita wujudkan dalam hidup ini Yang pertama adalah manfaat tenaga Semua kita punya tenaga Walau kalau perutnya kenyang Nah tenaga itu seharusnya bisa menjadi sumbangsih bagi kebaikan. Di rumah kita ingin agar rumah kita bersih, nyaman. Ya supaya bersih. Diti sapu, dipel, dilap. Maka di rumah nggak ada salahnya seorang suami bekel, nggak ada salahnya nyaku, itu namanya manfaat dengan tenaganya sehingga istri merasa senang punya suami rajin, nggak ada salahnya istri nyuci suami, ngecium. Apalagi kalau tidak ada pembantu. Itu contoh. Jadi kita itu bermanfaat di rumah dengan tenaga kita. Gak ada istilah gengsi. Gak ada istilah ini pekerjaan perempuan. Di masyarakat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana beliau bermanfaat dengan tenaganya. Dulu waktu hijrah ke Madinah Yang pertama beliau bangun waktu di Madinah itu adalah masjid Waktu membangun masjid Rasulullah bekerja bakti Dengan para sahabat Gotong royong Nabi sebagai pemimpin, sebagai senior Itu tidak hanya ngatur-ngatur, nunjuk-nunjuk Tapi Rasul mengerjakan langsung secara teknis dibangun di sebelah sini misalnya di sebelah sana ada batu bata yang sudah ditumpuk sudah dibuat maka Rasul bawa batu bata ke tempat dia mau dipasang bawa batu bata balik lagi bawa lagi terus begitu bolamandir bawa batu bata. begitu juga para sahabat. Lalu sebenarnya Rasulullah sudah lelah, udah capek, kelihatan dari raut wajahnya. Oh sahabat yang muda-muda saja sudah pada istirahat, sudah pada duduk-duduk. Tapi Nabi masih terus saja tuh bawa batu bata itu. Yang sudah duduk itu jadi malu Rasanya Rasul yang lebih senior Rasul yang sudah Capek juga masih terus Bawa masa kita yang muda-muda Sudah istirahat Yang malu itu kemudian bangun Dari tempat duduknya Menghampiri nabi yang sedang Bawa batu bata. Lalu dia bilang apa pada Rasul, ya Rasul engkau nampaknya Sudah lelah istirahatlah serahkan batu itu kepada saya biar saya yang bawa kalau bapak ada anak muda seperti itu kira-kira bagaimana jawaban bawa ini baru anak muda namanya nih bapak seneng nih sama yang begini nih bawa kan begitu ya Nah ternyata Rasul enggak begitu Apa kata Rasul Kalau kamu masih mau bawa Itu di sana masih banyak Yang ini tetap saya yang bawa Itu contoh Bermanfaat dengan tenaga Contoh lain Dulu Umar bin Khattab jadi holifah Malam-malam Dia suka mondrol masyarakatnya secara langsung Situasi memang lagi pacaklik Kesulitan tangan Maka Rasulullah pada siang hari Membagikan kalau bahasa kita sembako Dibagikan sembako Sore laporan diterima Bahwa sembako sudah tersalurkan Tapi Umar bin Khattab Tidak mau begitu saja Menerima laporan Karena kadang-kadang Ada istilah sekarang Itu namanya ABS Asal Asal Bapak Senang Terus uh, Umar Tidak mau begitu Maka Umar malam harinya itu langsung Datang Kampung-kampung Ternyata Umar mendapati Ada orang Malam-malam begini Seorang ibu Masak Anaknya menangis Ya pasti kecil-kecil Anak itu kemudian Berhenti menangis Tertidur dia Kalau anak-anak itu tertidur sesudah menangis kalau kita tertidur sesudah bekerja tertidur gak apa apa yang mau tidur tidur namanya juga ngantuk semalam ketikap kali ya ketikap penonton bola oh, Sesudah anak itu menangis Ternyata si ibu itu mematikan dapur Terus Dia pun siap-siap mau tidur Bukan anaknya dibangunin untuk makan Tapi dia pun mau tidur Umar ketuk pintu Assalamualaikum Lalu Umar tanya bu, Kenapa ibu malam-malam begini masak Kenapa ibu habis masak, bukannya makan tapi malah mau tidur Kata si ibu, saya ini masak, lagi pura-pura masak Sekedar memberi harapan kepada anak saya bahwa sebentar lagi juga makan Anak saya itu nangis karena belum makan Maka karena dia sudah tidur Tugas saya sudah selesai Memberi harapan itu Terus Ibu Kenapa cuma memberi harapan itu masak Ya karena yang saya masak Itu nggak bisa dimakan Emang ibu masak apa Tuhan lihat sendiri saja kualinya Pancinya ternyata Umar mendapati yang dimasak itu batu. Bu, kenapa ibu masak batu? Tadi siang kan Khalifah Umar membagi-bagikan sembako. Ibu ini nggak tahu e, ini orang siapa. Tadi siang Khalifah Umar membagikan sembako. Mungkin Khalifah Umar itu tidak adil. Khalifah yang tidak adil. Kalau dia adil, masa saya nggak kebagian? Oh, begitu Baik, Ibu jangan tutup pintu Jangan tidur dulu Mungkin ada sesuatu yang bisa saya berikan Umar langsung pulang Meskipun udah capek Lelah, ngantuk Umar bukan pulang Mau tidur Masuk ke gudang Ternyata ada satu karung Belum dibawa Padahal tadi siang Laporannya sudah selesai Ini kenapa Sapu Karun masih ada? Ini mungkin jatah ibu itu. Umar angkat sendiri, Umar panggul dengan tenaganya. Sampai pembantunya namanya Aslam, tuan, saya yang bawa. Tidak. Apa kamu mau dosa? Mau tanggung dosa saya? Ini dosa saya. Itu sebuah contoh, itu namanya bermanfaat dengan tenagaannya Ada lagi khalifah Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz itu cicitnya Umar bin Khattab 100 tahun dia sesuatu nabi wafat Umar bin Abdul Aziz itu Dia menjadi khalifah yang cemerlang Padahal kepemimpinannya cuma 2 tahun Tapi luar biasa Itu Umar bin Abdul Aziz Datang ke pasar Datang ke pasar itu Dia ingin tahu keadaan pasar Situasi pasar Harga-harga dan seterusnya Dan Umar memakai pakaian biasa saja Sehingga orang tidak begitu mengenalinya Kalau dia seorang oliva Bercampur baur dengan masyarakat yang ada di pasar kalau presiden di pasar memang campur bau juga cuma dikelilingi oleh pas pampres tidak sembarang orang mau mendekat boleh mendekat lalu Umar bin Abdul Aziz ketika berada di pasar dengan memakai pakaian biasa Dia mendapati ada orang Membeli barang Jumlahnya cukup banyak Itu orang tidak sanggup Membawanya sendirian Tangan cuma dua Tenaga juga terbatas Maka Dikira Umar itu kuli-kuli panggul Dipanggil aja mas Tolong bawain nah, Nanti ada upahnya tentu Umar itu mau membantu Mau menolong dengan tenaganya Karena ini orang tidak Mampu membawanya sendiri Maka orang itu bawa Separuh barangnya Umar kemudian Membawa separuh Barang orang itu Yang punya barang jalan duluan Dia di belakangnya Ketika lagi berjalan, berjalan, berjalan Ternyata Ada orang melihat Mengenalinya dan memanggil Tuan Khalifah, beli apa? Tentu saja orang yang di depannya ini terkejut, kok ini ada yang manggil Tuan Khalifah? Siapa? Dia berhenti, dia turunkan barangnya, dia lihat ke belakang, ternyata yang bawa barang dia Khalifah Uba bin abdul Aziz. Tuan, mohon maaf, turunkan barang itu. Saya sudah lancang. Menyuruh seorang halifah membawa barang saya Oh tidak apa-apa Saya memang mau membantu Begitu sebuah contoh Itu namanya bermanfaat dengan tenaga Rasulullah bersabda dalam Hadis Bukhari dan Muslim Yu'inur rajula Fidabadihi Bayakmiruhu alayha Au yarfahu lahu alaiha Mata'umu Sodak Membantu orang Pada hewan Kendaraan Atau mengangkat barangnya Itu adalah sodak Jadi kalau kita membantu orang Dengan tenaga kita Itu sodak Sedekah itu enggak selalu dengan harta Kita bisa sedekah dengan tenaga Baik, yang kedua Yaitu bermanfaat dari sisi ilmu dan pengalaman Karena pengalaman juga jadi ilmu Bermanfaatlah dari sisi ilmu Semua kita punya ilmu Yang dimaksud ilmu bukan hanya ilmu agama Yang disebut ilmu agama oleh masyarakat kita Tapi ilmu apa saja yang ada manfaatnya Nah bagaimana itu mengajarkan ilmu Jadi ilmu itu jangan disimpan Ajarkan lagi pada orang lain Guru yang baik adalah guru yang Kalau mendapati muridnya lebih pandai Lebih pintar, lebih luas ilmunya dari dia Dia berbahagia, dia bangga Jangan Orang tidak mau mengajarkan semua ilmunya Nanti kalau saya ajarkan semua ilmu yang ada pada saya Pinteran dia jadi murid Tidak begitu Kan guru juga belajar lagi Terus belajar Ada ungkapan Jangan kayak guru silat Guru silat punya 10 jurus Yang diajarin delapan Sembilan jurus Enggak sepuluh jurus Kalau semuanya saya ajarin sepuluh jurus Nanti dia ngalahin saya Tidak begitu Jadi ilmu Diajarkan, jangan disimpan Maka Rasulullah bersabda dalam hadis Riwayat Ibnu Majah Afdolus Sedekah yang paling afdol sedekah yang paling utama. Apa itu? An yata'allamal al-muslimu muslim. Seseorang belajar ilmu. Seorang belajar. Sesudah dia belajar, dia punya ilmu, kemudian dia mengajarkannya lagi kepada orang lain. Jadi belajar dan mengajar ilmu itu Ajarkan lagi pada orang lain. Kalau kita sudah mengajarkan ilmu kepada orang lain, nanti ilmu kita bertambah. Kalau nggak ngajarin, nggak ngasih tahu orang, ilmu itu nggak bertambah. Nah, kalau kita ngajari, itu nanti jadi bertambah. Kenapa? Karena kita ingin mengajar lagi. Kalau kita ingin mengajar lagi. Masak sih yang sudah saya ajari saya ajari lagi. Dia ingin ngajari yang lain sehingga dia mau Misalnya nih saya ceramah di sini materi ini sudah saya sampaikan. Nanti kalau saya lagi kalau saya ceramah lagi di sini yang lain lagi. Terus biar supaya saya bisa menyampaikan yang lain lagi saya rumuskan lagi. saya belajar lagi, cari lagi ayat, cari lagi hadis, baca lagi buku, biar supaya saya nggak mengajari lagi apa yang sudah uh, diajari. Nah, begitu pentingnya mengajar ilmu. Nggak mesti jadi guru yang jadi guru formal, karena semua orang yang mengajarkan apa yang dia miliki, ilmu yang dia miliki. maka dia pun disebut guru. Atau bukan guru statusnya, tapi dia tetap aja guru. Guru yang sifatnya nonformal. Mengajar ilmu. Bahkan Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam majelis ilmu beliau mengatakan apa? Yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. Itu dulu Nabi khutbah Jumat. Hutbah cuma itu ada cucunya namanya Hasan duduk di keempat atau kelima paling eh, di tengah duduk di tengah dia sejajar dengan mimbar dia perhatikan Rasulullah berhutbah nah, kita tuh kalau di majelis ilmu adabnya itu adabnya muka kita itu Mengarahkan kepada yang Mengajarkan ilmu adabnya begitu Jangan Muka kita ke Jempol kaki Arah muka kita ke jempol kaki Jangan Muka kita itu dihadapkan Kepada Yang mengajarkan ilmu itu bagus Bagusnya begitu Adam Sekarang memang banyak orang adabnya rendah Kurang beradab nah, Makanya mau membangun peradaban Nah ini si Hasan Memperhatikan Kakeknya berhutbah Sehingga dia paham Apa isi hutbah nabi Habis sholat jumat Dia pulang duluan, Sampai di rumah dia cerita Kepada ibunya Siapa ibunya? Fatima Umi Tadi kakek berhutbah Isinya begini begini, begini, begini. Diceritakan apa isi hutbah nabi Sehingga Fatimah Meskipun tidak ikut Jumatan Dia tetap mendapatkan ilmu Dari isi hutbah nabi Melalui ceritanya Sang Anam Selesai si Hasan cerita Isi hutbah nabi apa Pulang bapaknya Siapa bapaknya? Ali bin Abi Thalib. Ali pula sampai di rumah Ali juga cerita tadi Rasulullah berutba isinya begini begini. Baru ngomong sebentar, sudah dipotong sama Khatima. Kalau itu mak saya juga sudah tahu. Tahu dari mana? Kan kamu tidak ikut Jumaat. Kalau bahasa kita sekarang masih kan tidak pakai speaker Tadi Al-Hassan pulang duluan Dia cerita katanya isi hutbah Nabi ini, ini, ini, ini Apa betul begitu? Iya Hasan yang kecil Itu ngerti isi hutbah Nabi Dan bisa menceritakan lagi pada Orang lain Pernah nggak bapak begitu pak? Habis Jumatan yang mau cerita, orang tadi buat tidur masa dengarin gubernur Bupati itu. Nah, koma ada bukti. kalau enggak dicolek terus saja dia tuh. Bunda Ikoma. Anda Senang banget dengerin suara burung Suara burung didengerin Mending ngerti Kenapa khutbah gak mau didengerin Suara burung didengerin Itu ironi saja Kita nggak ngerti Apa bahasa burung itu Kita nggak ngerti Tapi kenapa kita senang Mendengarkan suara burung itu Sementara khutbah yang harusnya kita ngerti Itu jadi nggak ngerti Kenapa? mau oh, kita tidur dalam saat khutbah berlangsung Kalau ngantuk sekali-sekali ya wajar juga Sekali-sekali Masuk tiap Jumat begitu Itu namanya penyakit Gak antusias Penyakit jasmani Penyakit rohani kalau itu Nah ini Yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir Kita punya ilmu, jangan merasa nggak punya ilmu Punya ilmu Sampaikan ilmu itu kepada orang lain Yang terakhir, yang ketiga Kita ini harus bermanfaat dari harta yang kita punya Harta yang kita punya mungkin tidak banyak tapi manfaatnya harus banyak. Ada orang hartanya banyak, enggak banyak orang yang merasakan hartanya itu. Yang bagus kita itu punya harta meskipun tidak banyak, banyak orang yang merasakan manfaatnya. Punya mobil cuma satu, itu pun belum lunas. Lagi ngambil cicilannya 5 tahun Mobilnya udah rusak Loh juga lunas Nah Misalnya punya mobil cuma satu Tapi Pamili-pamili kita merasakan Manfaat mobil ini Tetangga-tetangga kita Merasakan manfaat mobil ini Oh itu namanya bermanfaat Dari sisi harta Jangan sampai punya mobil tiga, punya mobil empat Tetangga cuma bisa ngeliatin doang Wah mobil nomor empat, ngitung doang Tapi orang tidak merasakan manfaatnya Mestinya ketika keluar dari gang rumah kita Ada orang lagi jalan Kok mana pak? Mau ke kantor? Di mana kantor? Jalan Sudirman. Oh, ayo, Pak. Saya juga mau ke arah Sudirman. Padahal kantor saya bukan di Sudirman, tapi ini lagi mau ke arah Sudirman gitu misalnya. Itu namanya manfaat. Jangan buka jendela, hari gini masih jalan. Beli mobil <gul> dong, Pak. Buat apa sih gaji? Masa ngomong begitu? Manfaat dengan harta Rumah kita juga harta Bagaimana rumah kita juga bermanfaat bagi banyak orang Misalnya Anak-anak kumpulin Cari burung anjing Kalau disitu kampung kita nggak ada TPA Misalnya gak ada pengajian alam Bikin pengajian alam Ayo kumpul sini Cari guru ngaji Diajarin Itu rumah kita namanya Manfaat Bagi banyak orang Punya uang Meskipun tidak banyak Orang merasakan manfaat uang kita Berguna Karena kita suka berbagi Begitu nah, ini manfaat Luar biasa orang Kalau dia sudah Dirasakan manfaatnya oleh orang lain Itu ketika dia nggak ada Orang merasa kehilangan Ketika dia mati Orang merasa kehilangan Jangan sampai ketika kita mati Orang biasa-biasanya Enggak merasa kehilangan Malah enak Di rumahnya juga, keluarganya senang dia mati Kenapa? rumah jadi agak lega Jangan sampai Perhatikan itu garam Garam itu kalau ada terasa gak? Terasa, kalau gak ada? Terasa, terasa. gak ada, gak ada ya? Makan bakso di warung bakso yang paling enak kata orang pelanggannya banyak makan di situ ternyata garamnya belum dimasukin ke mangkok itu. ah katanya enak enak apa ah. enggak ada garam doang malah enak ah jadi orang itu jadilah seperti garam adanya dirasakan manfaatnya nggak adanya terasa nggak enak. Padahal garam itu nggak mahal harganya. Gak ada juga iklan di TV. Apa enggak iklan di TV garam? Tetep aja orang cari. Ibu lagi masak. Ketika mau masukin garam, eh habis matiin kompor pergi ke warung beli garam. Itu namanya manfaat Jadi kita koreksi diri Kalau besok Saya mati Itu kira-kira banyak nggak orang Merasa kehilangan nah Nabi Kalau datang ke masjid Itu mesti ketemu Dengan seorang wanita Namanya Mahjala Nabi melihat Mahjala Seorang wanita berkulit hitam bekas budak. Tapi sudah tiga hari Nabi tidak melihatnya di masjid. Sehingga timbul tanda tanya. Apa dia sakit atau dia pergi? Akhirnya Nabi tanya sahabat. Saya sudah tiga hari ini kayaknya enggak melihat Mahjana. Kemana dia? Oh dia kan sudah meninggal ya Rasul dua malam yang lalu jenazahnya langsung kami urus eh tentu saja nabi inalillahi ya kenapa saya nggak dikasih tahu dia kan orang biasa-biasa saja ya Rasul lagi pula meninggalnya di waktu malam engkau sudah istirahat kami tidak enak membangunkan engkau ya sudah kami urus saja jenazah eh nggak boleh begitu kalau ada orang meninggal kasih tahu saya di mana kuburannya diantar nabi ke kuburannya lalu nabi sholat di situ oh, sholat jenazah kalau udah dikuburkan Jadi sholat doa itu nabi sholat di situ di atas kuburannya Kan enggak boleh, kalau ustaz sholat di, di sholat menghadap kuburan kan enggak boleh Emang juga enggak boleh, ini kan sholat jenazah Di masjid juga nyolatinya, mayatnya ada di depan Bapak tuh kalau mau sholat paling depan, di depan imam malah jadi mayat Biasanya imam paling depan ini dia yang paling depan, kalau itu jadi mayat makanya sholat jenazah itu nggak ada ruku nggak ada sujud begitu lalu yang jadi pertanyaan mengapa sampai begitu nabi nabi merasa kehilangan apa istimewanya majarah nggak istimewa dia tapi di mata rasul dia istimewa istimewanya apa dia suka membersihkan masjid Makanya kalau nabi datang ke masjid, mesti ketemu dia Melihat dia, karena dia lagi suka membersihkan masjid Dengan apa itu dia bermanfaat? Dengan tenaganya Jadi kita Semakin besar manfaat, itu semakin bagus jadi orang Khoyrunas anfaum Sebaik-baik orang yang paling bermanfaat bagi orang lain Baik Ini yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama bahan evaluasi kita bahan muhasabah kita di hari-hari terakhir bulan Ramadhan ini saya persilakan mungkin ada yang mau bertanya mau menanggapi Cet, untuk yang kedua itu kan berbagi ilmu ya jadi uh, ada teman yang dia punya pendapat nggak uh, mau ngeser gitu kan Misalnya habis ber, apa, Di majlis ilmu tuh nggak mau ngebagi ke temannya karena ah terlebih enakan dia, jadinya nggak mau datang ke pengajian gitu. Hmm. Itu, gitu. mestinya dibalik keenakan kita, <laughs> karena kita mendapatkan pahala Menyebarkan ilmu. Gitu. bahwa dia nggak mau datang itu urusan dia. Jadi jangan egois. sama dengan silaturahim kita datang ke rumah saudara kadang-kadang ah ngapain Ahmad datang ke rumah dia dia aja nggak pernah datang ke rumahkuan -rumah. jangan begitu dia mau datang mau nggak urusan dia kita datang urusan kita begitu juga kalau kita diundang misalnya nih bapak punya hajat resepsi menikahkan anak resepsi undang nah si A yang kita undang nggak datang kecewa juga kita diundang pada datang eh terus sekarang dia yang undang dia yang undang dari segi waktu kita bisa datang dari segi tenaga kita bisa datang karena kita sehat Dulu waktu gue ngundang dia gak datang Sekarang giliran gua gak datang Jangan begitu Keburukan jangan dibalas dengan keburukan Tapi keburukan dibalas dengan kebaikan Jadi kalau kita punya ilmu Kita ngesel Ilmu itu jadi tersebar luas Dan kita punya Berapa pahala menyebar luasan ilmu Ada orang bercerita Semalem apa ya Saya ceramah di masjid Habis itu ada yang cerita Saya suka baca buku Pak Ustadz Itu kalau saya baca buku Itu saya share isinya Di media sosial itu di Ya, Dia menyebarkan ilmu Coba kalau Abu Hurairah enggak mau menceritakan ilmu yang dia dapat dari Nabi, bagaimana tuh kita? Oh. Enggak dapat apa apa nanti kita. Baik. Ada lagi? Ya. Ya, ya. silakan. Berkena yang, yang orang tua yang, yang mau sama-sama itu nanti. Itu kan seolah-olah dia bohong sama anaknya. Itu bohong. Iya. Dia terpaksa Dia terpaksa berbohong kepada anaknya Gak ada cara lain yang bisa dia lakukan Karena apa? Krisis ekonomi itu lagi terjadi Karena kondisi alam dimana terjadi musim pacar klik. Kalau saya mau minta sama tetangga Tetangga juga lagi susah Begitu kira-kira begitu Maka satu-satunya cara adalah Memberi harapan palsu bahasa sekarang memberi harapan palsu. Yang penting dia tidur. Begitu pak. Kalau masih ada cara lain, cara lain, jangan cara itu. Tapi itulah keunikan. Bagaimana orang mau menghibur anak. Jangan keluar kata-kata yang tidak baik. Jangan nangis. Emang sekarang lagi susah. Tak apa-apa kita nggak makan. Lebih baik kita mati sama-sama. Jangan ngomong begitu. Dia masih ada harapan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf, kita ada hal yang kurang berkenan.